Mitra bisnis, belakangan ini bila diperhatikan, cukup banyak kita melihat iklan layanan masyarakat di televisi ataupun di media lainnya. Iklan layanan masyarakat tersebut ada yang bertema tentang penghematan listrik, membayar pajak, berwisata di dalam negeri, dan penggunaan BBM non-subsidi. Di sisi lain, benarkah penggunaan iklan layanan masyarakat untuk merubah perilaku konsumen, khususnya kalangan menengah atas, cukup efektif? Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan marketing PR Silih Agung Wisesa. Pak Silih, apa komentar Anda? Itu sih sebetulnya iklan layanan masyarakat kan hanya sebagai salah satu tools ya untuk menyampaikan pesan. Tapi kalau kita bicara hanya, hanya iklan layanan masyarakat aja yang dipakai, itu saya berani bilang bahwa itu sama sekali tidak efektif. Karena itu kan pesannya langsung dari pemerintah. Padahal untuk meyakinkan opini publik, kita harus bermain dari... Dengan memanfaatkan orang ketiga. Artinya publik akan lebih cepat percaya ketika yang berbicara adalah... ...orang ketiga nih, bukan pemerintah itu sendiri. Nah, sementara dengan iklan layanan masyarakat itu... ...itu kan adalah pihak dari pemerintah sendiri. Walaupun di situ ada artisnya atau enggaknya. Jadi... Intinya sih itu sebetulnya, iklan layanan masyarakat itu akan efektif kalau dia ditunjang oleh program komunikasi yang lain. Nah cuman sayangnya kayaknya pemerintah sekarang nih lebih banyak iklan layanan masyarakat doang nih, sementara program komunikasi lain nggak digarap. Contoh program komunikasi lainnya apa Pak? E, banyak sekali sih ya, artinya yang paling efektif sih sekarang, yang paling efektif dan murah adalah kita masuk ke komunitas-komunitas itu. Artinya kan kita tentuin dulu nih target adminnya siapa. Kemudian kalau udah kita tentuin target audiennya siapa, komunitasnya dia apa, terus grup apa, pressure group yang ada di dia apa, nah baru kita masuk lewat mereka tuh. Kalau kita bisa masuk ke komunitas, message-nya disampaikan lewat komunitas itu, masyarakat kelas menengah atas akan lebih percaya dan lebih murah daripada kalau message-nya disampaikan lewat iklan lain-lain masyarakat di TV-TV yang biayanya jauh lebih mahal, gitu. Jika dilihat dari segi media televisinya, mana yang lebih efektif televisi berbayar atau televisi nasional biasa? Sebetulnya masalah pertama kan masalah budgeting tuh mas. Artinya kan paradigma pemerintah kan kalau yang namanya komunikasi kan baru cuman lewat iklan. Sehingga ya budget di, di apa di anggaranya ya memang cuma buat iklan TV tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana yang lebih efektif adalah tergantung target audiennya siapa. Kalau kita bicara target menengah ke atas, di pay TV atau TV berbayar, itu di beberapa program cukup laku. Terutama kalau udah jam uh, 9 atau jam 10 ke atas gitu ya, itu cukup laku. Tapi kalau kita bicara di TV-TV swasta gitu, itu juga pada jam-jam malam juga laku. Tergantung ininya sih, tergantung segmennya. Ya walaupun kalau kita melihat dari reach audiensnya, besaran audiensnya TV swasta itu jauh lebih besar dibandingkan dengan TV-TV berbayar kayak TV satelit ataupun kabel TV itu. Demikian silih Agung Wisesa, saya Kiki Wijaya.